Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa bihi na stahin wa la dunya wa ddin. Ashadu alla ilaha illallah wa dahula sharikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa man tabi'ahum bi'ikhtanin ila yawmiddin. Amma ba'du, bapak ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, Yang pertama, marilah kita berikan puji dan syukur Allah subhanahu wa ta'ala, Adas segala kenikmatan yang telah ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma dan nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta nigma ta dan solat kita setelah salat berjemaah kita lanjutkan dengan kajian pada malam hari ini insyaallah nanti akan disampaikan oleh al-fadil al-ustad Muslim Abu Zainab hafizahullah taala ya insyaallah pada malam hari ini nanti kita masih tentang tauhid asma wa sifat halaman 62. halaman 62 kemarin sampai baris yang ke-8. InsyaAllah yang ke-9 nanti dilanjutkan. Karena ini materinya memang materi yang perlu dengan kekusuhan. Mohon mungkin tidak mengantuk agar paham. Mungkin sedikit bisa diulang oleh beliau. Karena memang harus betul-betul kita... yakin dengan asma wa sifat karena kalau nanti keyakinan kita masih ragu-ragu, kita ditanya menerangkan bisa salah kaprah gitu. maka kita harus betul-betul hilangkan ngantuk, nanti yang ngantuk ambil air wudhu ini, gratis Bapak-Ibu Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sebagaimana biasa ini, sebelum kita lanjutkan permintaan para jamaah kita mengenalkan dua orang ya to Bendo kenal ngerti Jenengi setahun tahunan wis ketemu neng tidak tahu namanya sekarang Sinton naik dari paki snow pun tempat kesana terenggih sudah ik ben niet verloofd aan de negen negen negen. Ik pengurus-pengurus verloofd ini. de Pak negen warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kurang Nama kurang. sudah disebutkan, Sukisno dan alamatnya tidak begitu jauh, hanya paling dekat Insya Allah temulawak. Kemudian ya ya paling dekat keluarga. Insya Allah sama-sama uh, ikut ngaji di sini dan. Uh, di awal insyaallah ke sini. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk tetap bisa mengikuti kajian yang dilaksanakan di sini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambun. Setunggal melih luh jane yo seru lo suaranya yo. Oh beda. Monggo Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mawon, wat van Nabi na. Yun pangamten bapak dan bapak Nabi bu in meresani. Nabi Nabi asli. Merkonge saking tanah jowo keng klanen. Keturunan sih, Sunan Pandanaran. Dat plus saking bayat paling Vitan. Oke, aan Wangsul mesti lewat Sunan Pandanaran. Ini kaya, ja, ja. yang betul Tamal bertinden lewat, lewat Pandanaran Pondok Pesantren. Ja. Alamat lo, Wonten ing ngetiran Sariarjo ngakli Seliman, Ingkang Bawereso cakruk tengah dusun. Kambil terus de. manawi tindak ngetiran, masjid menikah, kaya sak tering masjid Wonten protikan ngaler sak. En dan is er nog een andere manier alhamdulillah. Vivit doen. Als je het hebt, weet je dat je een song hebt. Als je een song hebt, weet je dat je in song hebt, maar je hebt een song, maar je hebt een song, maar je khususipun malem seloso, sekaligus undangan Berarti masjid Allah, semoga pun rame akan Kalian Ustad Hafifi, insyaAllah sabun malem Jum'at Kecuali Jum'at Kliwon Meneen wonten ing masjid Miftagul Janang Ketiran Lajeng menawi wonten kalau dengan magdalugi Bapak Ibu Zagad Rawoh malem Kamis Ustad Amrullah Hakadinta Malem Sabtu ngeh wonten ngeh meneen ustad Anwar malam ahkat gionten wanten talim masandes nih kalau gading senajan pun saya ket papa tahuning lage belajar mulai pengsekawan bahasa Arab nih kal mulau saya ket engkang talim pun siring wetan saya ket ngerame akan wanten ing daerah wetan syukur bagi saya ket ngerame akan neng beruki-uki makatan pak nyamperan terlalu warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum kumplit nih kenalke karo ik heb het gevoel dat ik hier in de is een kalipat, een 2-hond, een kernel van de kernel van de al van Al kernel van de kernel van Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika Jalla an-shabih wa nadid Lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli shay'in qadir Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu Arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-dini kullihi wa karihal mushrikuun Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa man ihtada bi hudahu ila yawmiddin Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma Allahumma arina alhaqqa haqqa warzukna atiba'a wa arina albatila batila warzukna atstinaba Amma ba'd Bapak-bapak dan tidak lupa ibu-ibu, para jemaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para sesepuh, kasepuhan yang saya hormati dan seluruh jemaah yang juga saya hormati. Rahimani warahimakumullah, wa rahimakumullah wa aazzani a'yakum wa iyyakum wa waffaqani lima yuhibbu wa yardha. Tadi di depan sudah disinggung oleh panitia bahwa materi yang akan kita sampaikan adalah materi yang cukup berat. Katanya begitu Pak ya. Katanya pertemuan yang lalu sudah merasakan beratnya. Sebelum saya masuk pada kitab ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu perlu saya kasih mukaddimah sedikit. Yang akan kita kaji atau yang sebagian sudah kita kaji adalah permasalahan yang sangat penting. Yaitu permasalahan asma dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang mana dengan nama dan sifat-sifat Allah itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah kepada hamba-hamba Allah di antaranya memperkenalkan nama dan sifat. Kalau tadi Bapak-bapak berkenalan dengan dua bapak saudara kita, begitulah kita berkenalan dengan sesama manusia. Maka pertanyaannya bagaimana kita berkenalan dengan Allah? Di sana ada perkataan seorang ulama yang mengatakan. Man a'raf billah fahuwa ahab lillah. Orang yang paling mengenal Allah itulah dia yang paling cinta kepada Allah. Orang yang paling kenal Allah dialah orang yang paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada pepatah dalam bahasa Indonesia kan biasa ada pepatah pepatah atau peribahasa. Tak kenal tak sayang gitu. Tak kenal tak cinta. Kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah itu para ulama mengatakan merupakan Ashraful ulum. Merupakan ilmu yang Tertinggi, paling mulia Kenapa? Karena ilmu tentang ma'rifatullah ini Membicarakan tentang zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala Makanya benar Kalau pembicaraan kita ini Pembicaraan yang sangat serius Pembicaraan kita tentang Nama dan sifat Allah Ini tidak main-main Makanya Kita harus ekstra hati-hati Di dalam memahaminya Jangan sampai kita salah Di dalam memahami nama dan sifat Allah Umat Islam Di dalam memahami nama dan sifat Allah Terpecah menjadi tiga golongan Pertama adalah Yang disebut dengan tafrid, Guluh Ekstrim berlebihan Yang kedua adalah ifrat yaitu meremehkan yang benar yang tengah-tengah al-wasathiyah yang tengah-tengah adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang adil di dalam memahami nama dan sifat Allah karena memang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Seseorang Untuk bisa mengenali hakikat sesuatu Itu bisa menempuh beberapa cara Nanti kita lihat bagaimana kita bisa mengenal Allah Saya ulangi Manusia untuk bisa mengenali hakikat sesuatu Maka bisa menempuh beberapa cara Cara yang pertama bertemu langsung Melihat langsung Kayak tadi Melihat langsung Ya kan ketemu langsung, melihat langsung sehingga kenal. Mengetahui. Cara yang kedua adalah melihat yang semisal, yang sama. Ya. Ya kalau enggak bisa ketemu orangnya langsung, ketemu adiknya, kakaknya miriplah begitu. Atau fotonya kalau sekarang ya. Cara yang ketiga adalah mengenali melalui informasi. Yang benar Informasi yang tidak ada kebohongan Informasi yang tidak ada Kedustaan sama sekali Di dalam memberikan informasi Pertanyaan saya Cara yang mana dari tiga cara ini Yang bisa kita gunakan Untuk mengenal Allah Yang mana Pak Coba satu-satu kita coba Cara yang pertama bisa gak kita mengenal Allah Dengan cara melihat Allah langsung Bisa bisa, beton. Tidak bisa Jangankan kita, jangankan kita. Nabi Musa alaihissalam saja tidak bisa melihat Allah, tidak diizinkan oleh Allah. Ya, silahkan dibaca dalam Al Qur'an bagaimana Nabi Musa memohon, mengiba kepada Allah untuk bisa melihat Zat Allah. Yang kemudian Allah jawab lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku, wahai, wahai Musa. Kemudian Allah perintahkan agar melihat gunung. Ya, kemudian Allah tampakkan dirinya kepada gunung maka gunung itu hancur leleh. Baru Nabi Musa sadar oh Allah selama kita masih di dunia kita tidak belum diizinkan untuk bisa dan belum diberikan kemampuan untuk bisa melihat Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seandainya hijab yang berupa cahaya yang menghijabi menutupi Antara Allah dan hamba-hambanya Itu dibuka oleh Allah Kemudian cahaya wajah Allah Itu memancar dan mengenai Semua yang terkenai akan hancur Ya, Dalam satu hadis disebutkan demikian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika manusia masih ada di dunia ini Belum diperkenankan dan belum diberikan kemampuan untuk bisa melihat Allah Karena manusia di dunia ini belum diizinkan dan belum diberi kemampuan untuk bisa melihat Allah Seandainya kalau Allah buka hijabnya berupa cahaya Maka semuanya akan hancur Semuanya akan hancur bagi, Sebagaimana gunung yang di, di Allah buka hijabnya untuk dipertampakkan kepada gunung Sehingga gunung itu menjadi leleh ya. Sehingga Cara yang pertama gak mungkin Kalau ada orang yang mengatakan Bisa melihat Allah Fahuwa kazab Maka itu bohong Pasti bohong Yang dia lihat bukan Allah Siapa? Setan ya gitu ya. Karena di sana mohon maaf Ada sebagian orang yang mengaku Telah memiliki ilmu al-kashaf Apa itu? Ilmu penyingkap tabir ghaib Katanya yang koe buka itu jadi kelihatan yang orang bilang dia memiliki indera ke enam katanya bukan lima inderanya tambah satu enam itu semuanya kebohongan dan itu ditipu oleh setan kalau seandainya manusia bisa melihat Allah zatnya melihat zat Allah Nabi Musa lebih pantas untuk bisa melihat Allah karena Nabi Musa ini sampai dijuluki kalimurrahman seorang insan yang pernah diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah tanpa ada penghalang tanpa ada perantara Nabi Musa mendengarkan suara Allah langsung tidak melalui perantara akan tetapi Nabi Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah kasih hijab dikasih hijab hijabnya adalah cahaya kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga belum pernah melihat Allah ya yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dipanggil oleh Allah menerima perintah salat lima waktu. Mendengar langsung suara Allah di langit sana. Akan tetapi ketika Rasulullah ditanya sahabatnya, "Apakah Anda melihat Allah ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "An-nur ra'aituhu." Cahaya yang saya lihat. Bukan Allah tapi cahaya. Berkaitan dengan hadis yang lain menunjukkan bahwasanya hijab yang menghalang-halangi antara Rasulullah dengan Allah itu adalah berupa cahaya. Tirainya adalah cahaya. Yang nanti akan dibuka kita bahas di sini nanti insyaallah akan sampai pada pembahasan ru'yatul mukminin lillahi tabaraka wa taala nanti insyaallah. Tapi saya sampaikan dulu kaidah-kaidah supaya tidak salah paham. Melihat Allah Mengenal Allah dengan cara bertemu langsung saat ini Melihat langsung saat ini Ketika manusia masih di dunia abadan Tidak akan pernah bisa terjadi Karena Allah tidak mengizinkan Sehingga cukup kita katakan bohong Kalau ada orang mengatakan Bisa melihat Allah Ketika masih di dunia ini Jadi untuk mengenal Allah Dengan ketemu langsung Melihat langsung tidak mungkin Sehingga jangan coba-coba Kalau ada orang punya ritual amalan-amalan yang disebut dengan amalan kashafdadi, tadi, amalan-amalan untuk menyingkap tabir ghaib, bin memiliki indra keenam, itu semua adalah tipu daya dari syaitan Dan nanti yang dilihat bukan alam ghaib, tapi yang dilihat adalah setan yang menggambarkan gambaran-gambaran palsu dari alam ghaib. Ya. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah saja. Dan Allah tidak akan menampakkan dalam sambungan ayatnya. Allah tidak akan menampakkan yang ghaib kecuali kepada para rasul dari kalangan hambanya yang Allah ridhoi dari kalangan para nabi dan rasul. Jadi tidak ada manusia yang bisa tahu hal-hal yang ghaib. Kalau ada yang ngaku tahu hal yang ghaib itu adalah kedustaan. Satu, cara pertama gak bisa. Sudah selesai. Coba cara yang kedua. Mengenal Allah dengan cara yang kedua. Melihat yang sama dengan Allah. Adakah yang sama dengan Allah? Allah telah mengatakan dalam surat Ashur ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada. Apapun, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak ada. ya yeah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sehingga... Untuk mengenal Allah dengan cara yang kedua Juga tidak mungkin Kita coba cara yang ketiga Melalui informasi yang tidak ada kebohongan Yang pasti benar di dalam menginformasikan tentang diri Allah nah, Ini yang perlu kita gali Informasi dari mana kira-kira Informasi yang pasti benar, valid Tidak ada kebohongan sedikitpun tatkala menginformasikan tentang diri Allah Dari mana pak itu informasi itu Kira-kira bisa kita dapatkan Jawabannya adalah Dari Allah sendiri Karena Allah sendiri yang lebih tahu tentang dirinya Yang kedua Melalui orang-orang yang Allah pilih Allah utus untuk memperkenalkan diri Allah Kepada manusia Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat Muhammad untuk memperkenalkan diri Allah kepada kita semuanya. Kesimpulannya tadi. Tidak ada informasi yang valid. Tidak ada informasi yang bersih dari kebohongan tatkala menginformasikan tentang diri Allah selain al-Quran selain Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalau anda coba-coba mengenali Allah tidak melalui dua sumber ini yang anda kenal bukan Allah pasti selain Allah yang anda kenal dan jangan coba-coba mengenali Allah tanpa melalui Al-Quran dan Sunnah dijamin sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wa salam dalam satu hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, Rasulullah mengatakan taraktufikum syai'aini. Ma intamatsaktum bihima lanta dillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal. Selama kalian masih setia berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat manya, Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan Sunnahku kata Nabi, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bapak, bapak sekalian, jangan coba-coba kita mengenali Allah selain melalui dari dua sumber ini. Ya. jangan kita menggunakan logika kita untuk mengenal Allah. Jangan kita ikut-ikutan orang yang menggunakan logikanya di dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah pintu jalan kepada kesesatan itu moet yang harus kita pahami sebelum kita melangkah lebih in de kaedah berikutnya Je berikutnya adalah in yang sudah Allah ajarkan dalam Al in de kita lebih jauh lebih dalam di dalam mengenali nama-nama Allah dan in de lebih dalam Je sifat-sifat Allah Maka kita harus selalu pegang kaedah Yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran Laisa kamithlihi shay Wahuwas sami'ul basir Jadi Allah sudah memberikan kaedah kepada kita Agar kita tidak sal salah Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ini harus kita pegang dulu yeah. Kita harus pegang dulu Harus kita yakini ayat ini Tidak ada yang sama dengan Allah Apapun Siapapun, kapanpun dan dimanapun Tidak ada yang sama dengan Allah Kemudian setelah kita Memegang kaidah ini Dan kita yakini kaidah tersebut Kemudian Tadkala kita masuk Ayat demi ayat dalam Al-Quran Membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah Atau mulai masuk Hadis-hadis Nabi Membaca tentang nama dan sifat-sifat Allah Apapun nama dan sifat yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis nama dan sifat Allah maka kita tidak akan terkenai syubhat atau waswas jangan-jangan Allah sama kalau begitu dengan makhluk. Ih kalau Allah punya nama begini kalau Allah punya sifat begini berarti sama dong dengan makhluk. Lu di depan sudah dikandani sama Allah laisa kamitslihi syai' guguo ik bahasa indonesiaan, manuto, manuto bahasa jowel. Ikutlah. Allah sudah wanti-wanti, laisa kemithli sheik, titik. Sehingga apapun, nama, sifat Allah yang kita baca dalam al dan hadis kita yakin, tidak sama dengan apa yang ada makhluk. Yang ada pada makhluk. Sambun. Dan, Alhamdulillah serius semua ini. Tapi nanti kalau sudah kalau sudah mulai baca kitab, nah itu baru. Karena biasanya begitu biasanya. <tuh> Tapi ini luar biasa. Mudah-mudahan. Kaidah berikutnya belum dicatat tadi. Nggak <tuh> ada di kitab Pak. Di kitab nggak ada ini. Dan ini bukan dari saya. Itu dari apa yang saya baca dari kitabnya para ulama. Cuman kan nggak mungkin kitabnya saya otong-otong di sini terlalu banyak kan gitu. Jadi yang masih saya ingat saja. Kaedah berikutnya berkaitan dengan ayat tadi maka di sana para ulama banyak menyebutkan kaedah bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluk Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dengan beberapa hujah atau dalil. Atau beberapa bukti. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama. Pencipta tidak mungkin sama dengan yang dicipta. Faham bu, Pak? Pencipta tidak sama dengan yang dicipta. Tidak mungkin sama. Orang Pak Tukang yang mencipta meja ini iya kan Pak tukang yang buat meja ini sinten Pak tukang kan Mungkin enggak pak tukang sama dengan meja yang dibuat kursi Pak tukang sama dengan kursi itu yang buat tembok itu pak tukang juga tukang batu mau oh, sampean tuh wajahnya kayak tembok marah dia iya kan Yang pertama Pencipta tidak mungkin sama dengan yang dicipta Allah pencipta Pencipta tunggal Selain Allah adalah makhluknya Maka tidak mungkin sama makhluk dengan yang mencipta Allah tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya Tidak ada yang sama, tidak mungkin Ya walaupun ini adalah Dalil akli ya, Tetapi nanti didukung dalil-dalil syar'i Kemudian yang kedua Yang sempurna Tidak mungkin sama dengan yang tidak sempurna Allah Zat yang maha sempurna Tidak memiliki cacat Tidak memiliki kekurangan Tidak memiliki aib secuil pun Sementara makhluk Penuh dengan kekurangan Yang sempurna Tidak mungkin sama dengan yang tidak sempurna Sakit difahami? Yeah, Alhamdulillah Yang ketiga sekarang Kalau terlalu cepat ditegur Karena waktu ini, ini Bentar lagi sudah hadan isya Ini kaedahnya bisa gak selesai sampai nanti Karena kaedahnya panjang Gak apa-apa daripada nanti saya baca terus kitab ini dan gak paham Melaming syubhat, bingung Mendingan gak dibaca gak apa-apa Yang penting disampaikan kaedah dulu Nanti kita diskusi gak apa-apa Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Zad yang lebih mengetahui dirinya Dia telah menegaskan dalam banyak ayat Bahwa dirinya tidak sama dengan yang lain Di antaranya tadi dalam surat tadi. Ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya itu bukan satu dua tapi banyak Satu Dalam surat asyura laisa Laysaka مثlih Tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam surat ikhlas yang sudah kita hafal, Walam yakullahu kufuan ahad. Dalam ayat yang lain sering, Kalimat, La syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Sudah berapa itu disebut di dalam Al-Quran itu? Allah itu asa, Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam semua hal. Dalam berbagai hal tidak ada yang berseputukan Allah, berseputu dalam sifat-Nya, berseputu dalam nama-Nya, berseputu dalam kekuasaan-Nya tidak ada sama sekali. Dan Allah Dat yang lebih mengetahui diri-Nya daripada kita. Yeah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang telah yang lebih mengetahui diri-Nya daripada makhluk-Nya telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk, maka kalau ada makhluk Yang baik dengan terpaksa atau dengan sengaja Dia mengatakan sama dengan Allah Makhluk ada yang sama dengan Allah Kalau begitu sama dengan Allah dan seterusnya sama dengan makhluk Maka secara tidak langsung Diakui ataupun tidak diakui Dia mengatakan Saya lebih tahu tentang Allah Daripada Allah sendiri Mohon maaf Ini cerita sedikit Saya dulu juga belajar Berbagai syubhat Tentang masalah ini Jadi otak ini dulu sudah dicekoki dengan berbagai pemikiran yang butuh waktu lama untuk dibersihkan memang, pak. Ya, jadi harus di kalau bahasanya komputer harus di apa namanya, install ulang. Alhamdulillah sudah saya install beberapa tahun gitu ya, sampai sekarang pun juga masih diinstall gitu <laughs> di format ulang lagi nanti. Tapi kadang-kadang shubhat, shubhat itu kerancuan itu yang sudah kita dapatkan itu kadang tul gitu muncul gitu. Belum lagi di sana ada setan. Makanya kita harus belajar dan terus belajar dan belajar jangan pernah berhenti sebelum nyawa itu diambil oleh pemiliknya. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu ya, para ulama-ulama terdahulu itu sampai meninggal masih belajar. Saya kemarin mendapatkan cerita dari bapak siapa di sini? eh Pak Kiai Nur Rahim Allah ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Melapangkan kuburnya Meninggikan tempatnya di surga Beliau sampai akhir hayatnya Dalam kondisi sakit Masih belajar Belajar, belajar. Saya kadang rindu Pengen ketemu beliau Tapi kan sudah enggak ada kan, gitu ya? <gif> Cuman dengar ceritanya Kalau dengar ceritanya Orang baik itu kan Kita pengen ketemu Tapi koden Allah Sudah mendahului kita ya. Belum sempat ketemu Satavivi yang sudah sering ketemu dulu. Belum pernah ketemu Kita cuma dengar cerita saja Jadi intinya bapak-bapak sekalian, kita harus belajar. Kita kembali ke kaidah tadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui dirinya, mengatakan dalam banyak ayat bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak ada makhluk apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun sama dengan Allah. Tidak ada yang sama. Sehingga ini jadi jadi, -jadi kaidah. Jadi pedoman bagi kita tatkala kita membaca sifat Allah nanti sebelum kita lebih jauh membaca sifat Allah, sifat apapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, sifat apa saja selama itu dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis yang sahih ada, kita harus benarkan dengan berpatokan dengan mengacu kepada kaidah tadi. Saya dulu mendapatkan pelajaran yang keliru dulu. Sekitar tahun 9 mulai dari 91 sampai 96 Sampai akhir akhir 96 Berapa tahun itu 6 tahunan lah kurang lebih itu mateng gak benernya maksudnya Jadi dikasih syubhad begini Kalau sifat-sifat Allah yang di dalam Al-Quran itu kita tetapkan Sebagaimana adanya berarti Allah sama dengan makhluk Dulu subhatnya begitu di kepala ini, sehingga terjerumuslah akhirnya ke dalam apa tawil, yang sebenarnya lebih tepat disebut tahrif, menyelewengkan makna ayat dan hadis dari makna yang sebenarnya dipaksa dimaknakan kepada makna yang lain. Ini namanya memperkosa ayat, sebenarnya begitu. Dulu diajari begitu. Kalau seandainya ditetapkan sifat Allah begini Berarti sama dong dengan Allah Dengan makhluk begitu Kalau Allah punya sifat ini berarti sama dengan makhluk Akhirnya apa? Oh kalau begitu maknanya bukan itu paling Terus apa maknanya? Cari yang lain Ya muter otak Ini adalah kesombongan Nabi Isa alaihi salam saja Dengan tawaduknya berkata kepada Allah Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsik. Ya Allah. Engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya Allah. Itu Nabi. Mana yang lebih baik? Nabi apa kita? Kan gitu. Kadang. Manusia itu kadang sok pinter gitu ya. Secara gak langsung merasa lebih pinter dari Allah gitu. Jelas-jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran. Laisa kok dia mengatakan kalau begitu sama Allah dengan makhluk loh yang lebih tahu tentang diri Allah itu Allah sendiri apa sampean orang Allah berkata leisa kamisilise kok sampean mengatakan sama makanya di sana ada keedah begini pak ini berat pak ya <laughs> mohon maaf ini terus terang ini pelajaran yang berat termasuk santri kita di Pondok itu kadang mumet juga mereka itu ada dua santri kita di sini yang pernah mumet-mumet gitu <laughs> tapi insyaallah saya merasakan kenikmatan luar biasa setelah syubhat itu hilang. Ya. Yeah. Dulu gita mampala jari pernah menghantamkan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar sebenarnya. Tapi ada bangan. Bingung kita dulu dibuat oleh kitab itu memahami tentang wujud Allah itu bingung. Kemudian kebetulan kita di kelas itu kumpul berbagai Pemikiran yang macam-macam Sampai saya keluar dari tempat belajar saya Tidak nyambung saya dengan apa yang kita bahas dulu Sehingga keyakinan kita tentang Allah itu tidak jelas Bapak-bapak ya. yang dirahmati Allah Mohon maaf, ada sebagian orang merasa dirinya telah yakin. Pokok e aku yakin. Ya toh pak. Wong kiosing penting keyakinan ini dewi dewi lah. Wong aku yakin. Kan kadang begitu. Hati-hati. Apa yang disebut yakin? Yakin itu adalah dikatakan oleh para ulama faqal ilm atau kamalul ilm. Namanya yakin itu adalah kesempurnaan ilmu Kalau orang merasa yakin Tapi tanpa ilmu itu bukan yakin Tapi namanya waham Salah faham Apa itu ilmu? Para ulama banyak mendefinisikan ilmu Ya, Ma'rifatu syaih Alamakana alih Mengetahui sesuatu Sesuai dengan hakikatnya Mohon maaf Ini yang di dalam gelas ini kenapa, Pak? Air, yakin. Yakin. Kenapa kok Anda yakin? Ya, <laughs> Sekarang saya tanya. Misalkan begini ya. Masjid Agung sebelah mana, Pak? Saya enggak tahu ini betul ini. Mana? Sana ya? Masjid Agung ya? jenengan tahu semua kan mesti tanggung di sana kan misal saya sekarang mengatakan kan begini saya tuh yakin mesti tanggung itu di sana yakin pokoknya di sana kemudian yang lain mengatakan enggak di sana lo coba kalau enggak percaya buktiin enggak pokoknya saya yakin di sana yakin enggak itu itu bukan yakin kata para ulama itu namanya waham yakin itu adalah kamalul ilm namanya yakin itu adalah kesempurnaan ilmu pengetahuan yang sempurna tidak ada kerancuan sedikitpun. itu dinamakan ilmu. Dinamakan yakin. Ya. Maka demikianlah tatkala kita mengilmui tentang Allah. Banyak orang mengatakan yakin Allah. Tapi mengwaton yakin itu Ya. Yeah. Kadang dibawa muter ke sana kemari dibuat bingung tentang Allah begini begini begini bingung dipaksa yakin itu enggak yakin sebenarnya terpaksa yakin begitu nekat yakin sebenarnya enggak yakin sebenarnya dan para ulama juga mengatakan al yakin diddushak yakin itu bersih dari keraguan tidak ada keraguan sedikit pun itu baru yakin dan tidak mungkin seseorang itu bersih dari keraguan tanpa ada ilmu. Tanpa ada, ada ilmu. Ya. Itu kaedah. Kemudian, coba diulangi Pak tadi. Kaedahnya tadi. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Satu, pencipta tidak mungkin sama dengan yang dicipta. Dua, yang sempurna tidak mungkin sama dengan yang tidak sempurna, Allah sempurna makhluk tidak sempurnanya ketiga Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih mengetahui dirinya dia banyak dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk sehingga jangan sekali-kali dan jangan biarkan benak kita ini dikotori dinodai pikiran ketika membaca ayat yang di situ kita temukan sifat Allah di dalam ayat itu Jangan biarkan benak kita atau akal kita ini terlintas dalam benak kita Ada pikiran Kalau begitu Allah sama dengan makhluk Jangan biarkan Harus kita bersihkan hati kita Dan akal pikiran kita dari itu Kalau masih ada Berarti keyakinan kita terhadap Layi sakamithlise Ini masih diragukan Makanya sering saya, saya, saya sampaikan Kaedah ini harus di pegang kuat-kuat dulu sebelum terlalu jauh, terlalu dalam membahas nama dan sifat Allah. Berbahaya. Pernah ada santri, santri putri kemudian ngeluh kepada saya. Ustaz, saya pengin pulang. Pengin pulang. Loh kenapa kok pengin pulang? Saya di sini tambah bingung, Ustaz. Bingung bagaimana? Tuh pelajaran asma wa sifat bikin saya pusing. Subhanallah makanya keedah-keedah seperti ini harus dikuasai dulu sebelum kita terlalu jauh masuk ke dalam pembicaraan tentang nama dan sifat Allah. Ya, bonadan g? Gimana ini? Kita istirahat dulu, salat dulu, terus nanti kita sambung setelah salat dinsya, di insya Allah. Subhanakallah ma, wabillahi taalaillahi lana, istighfar kawadu bilain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan rasulullah اشهد ان محمد شد لا إله إلا الله شد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله وأكبر لا إله إلا الله Sow, istaqim, wa antedilu. Subh, rusdan rabat. Allahu akbar.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 wil de moord op al je hem en de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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Sami Allah Allah.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 الرحمن الرحيم مانك يوم الدين اي انك نعبد واياك نستعين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 الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأو وهو العزيز الحكيم الله Sommige mensen zijn الله أكبر Allahu akbam. Allahu Alleen maar allah u allah u الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر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 Thank <laughs> you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakadu. ibu jaman rahimani warahmatullah. Kita ingat tel sambun jam setengah walo. Monggo kita Monggo ingang sambun Munjo, Latjung kemawan melebat. Kita, latjung kita mulai. Ingang tasih Monggo di ngajeng monggo di penuhi ruin <tuh> <tuh> mungkin yang masih di depan atau yang di belakang kalau sudah selesai kita lanjutkan kesempatan untuk belajar bersama ustaz kita untuk agar kita paham tentang tauhidul asma wa sifat sehingga di dalam beribadah insyaallah semakin sungguh, -sungguh. adirin rahmani rahimakumullah Alhamdulillah. Sudah sudah persiapkan semuanya. Kepada ing alustad Alfandil Muslim Abu Zainab hafizahullah taala, fal yatafaddal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Alladhi anzala al-Quran bilisanin arabiyin mubin Ala abdihi wa khalilihi Muhammad ibn abdillahi khatam al-anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin Women in het de behoeder ila je Allahumma Allah ma limna, wa jan fauna, wan fauna, zidna ilma. Allah arinal haka, haka, wazukna tiba'a. wa arinal batila batila, or zugna tstinaba. Amma ba, <'n>... <tuh> <tuh> bapak, bapak, ibu ibu, yang saya hormati, terlebih kepada para sesepuh. Yang saya hormati, saya muliakan Rahimani wa Kita lanjutkan Kan tetapi sebelum dilanjutkan Kita buat kesepakatan dulu Sampai jam berapa? Jam sembilan apa setengah sembilan? Setengah sembilan paling pol Oke Memang kita harus membiasakan jujur terhadap diri sendiri <laughs> Gito. Gito. Gito. Kalau memang kuatnya sampai setengah sembilan Ya jangan dipaksa sampai jam sembilan Berbahaya Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, Kita lanjutkan Beberapa kaedah tadi sudah saya sampaikan di depan Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjutkan keedah-keedah yang lain Sebelum masuk kitab yang ada di hadapan kita ini Sebelum saya sampaikan beberapa keedah yang lain Perlu saya ingatkan <coughs> Bahwa Mempelajari Nama-nama dan sifat-sifat Allah Itu termasuk perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan akidah kita iman kita kepada Allah seseorang yang keliru di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah maka secara otomatis akan keliru di dalam meyakini ataupun mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ini masalah yang penting, masalah yang sangat urgen yang tidak bisa kita pandang remeh. Boleh kita sibuk dengan berbagai ilmu, berbagai disiplin ilmu yang lain. Boleh selama itu ilmu yang kebaikan merupakan kebaikan. Akan tetapi ilmu yang satu ini, ilmu yang berhubungan dengan diri Allah, yang berkaitan dengan diri Allah. Itu adalah ilmu yang harus Kita utamakan Dan selalu kita Prioritaskan Karena itu menyangkut Keabsahan iman Benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Setiap hari harus punya waktu Khusus Untuk mengkaji ilmu Yang berkaitan dengan Allah Ya yeah. Karena kalau kita tidak mengambil sebagian dari waktu kita untuk mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Kemudian waktu kita, waktu kita kita habiskan untuk hal-hal yang lain. Tidak ada, ada jatah untuk Allah. Maka jelas itu sudah menyelisi, menyalahi tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Apa tujuan kita dicipta oleh Allah di dunia ini? Saya kira semuanya sudah tahu. Merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak mungkin kita ini bisa merealisasikan dengan benar ubudiyah kita kepada Allah kalau kita enggak kenal Allah. Banyak orang salah di dalam menghambakan diri beribadah kepada Allah karena memang enggak kenal Allah. Ditanya tentang Allah saja masih bingung Kan begitu Maka Kita harus punya waktu khusus Untuk mengkaji Permasalahan yang penting ini Itu mungkin sekedar Mengingatkan tentang pentingnya ilmu Yang berkaitan Tentang diri Allah Berikutnya adalah kita Sampaikan lagi beberapa kaedah Selain kaedah yang tadi Kaedah berikutnya adalah <tuh> Ilmu yang bersumber dari Allah itu adalah ilmu yang pasti. Adapun ilmu yang bersumber dari manusia adalah nisbi. Relatif kebenarannya. Tapi kalau ilmu itu yang datangnya dari Allah adalah ilmu yang pasti. Ini juga kaedah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang lebih mendahulukan ilmu yang nisbi, ilmu yang relatif kebenarannya, bisa benar bisa salah. Kemudian menyenyampingkan atau bahkan meninggalkan ilmu yang pasti. Khususnya tatkala berbicara tentang zat Allah. Ya, khususnya tatkala berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berbicara tentang diri Allah Tapi dengan logika Dengan ilmu Mengacu kepada ilmu Yang bukan bersumber dari Allah Seperti Mohon maaf Di sana ada ilmu Yang bersumber dari logika Semata Ilmu logika yeah. Ini berbahaya kalau logika manusia ini digunakan untuk memahami diri Allah itu berbahaya. Ya. Yeah. Sudah pasti salah. Lebih menyedihkan lagi ilmu logika itu diambil dari logikanya orang barat. Non muslim. Ya. Yeah. Karena semenjak zaman Daulah Bani Fatimiyah setelah tumbangnya Daulah Abbasiyah Di sana orang-orang Yahudi dengan bebasnya dengan leluasannya memasukkan berbagai macam ideologi-ideologi yang merusak, menyimpang ke dalam Islam. Ya. Yeah. Bahkan banyak umat Islam yang mengambil ilmu-ilmu tersebut dari mereka yang kemudian sampai tingkat ilmu-ilmu logika tersebut digunakan untuk menghakimi Al-Qur'an menghakimi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Qur'an dan hadis itu adalah ilmu yang pasti yang bersumber dari Ilahi Rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala. Dikalahkan dengan ilmu-ilmu logika yang bersumber dari makhluk yang lemah. Manusia. Ya. Yeah. Itu berbahaya. Maka Segera kita harus bersihkan diri kita Dari ilmu-ilmu logika yang selama ini biasa kita gunakan Untuk menghakimi ilmu Allah yang pasti itu Al-Quran dan hadis ya, Sekarang bermunculan metode penafsiran yang Metode penafsiran Al-Quran yang berbahaya Yang ternyata bersumber dari barat Diusung oleh sebagian generasi muslim ke tengah-tengah kaum Muslimin. Itu berbahaya yeah. Jadi Saya ulangi sekali lagi Ilmu yang bersumber dari Allah itu adalah ilmu yang pasti Pasti benarnya Itu harus kita yakini Sedangkan ilmu yang bersumber dari makhluk Dari manusia itu adalah nisbi kebenarannya Mana yang harus kita dahulukan Ilmu yang pasti Apa ilmu yang masih relatif kebenarannya Ilmu yang pasti Apalagi berbicara tentang diri Allah. Ya. Makanya di dalam satu ayat, tolong saya diingatkan sebuah ayat yang saya lupa, tak ingat-ingat kalau nggak ingat-ingat. Di sini ada beberapa Hafizul Quran satu. Mana Ustad kita, Imam kita? <laughs> saya mau tanya satu ayat ini belum ketemu, tak ingat-ingat nggak -ingat, ketemu, tak buka di musab juga belum sempat ketemu. Saya sudah di minta berdiri di sini duduk di sini. Belum ketemu tadi saya buka mushaf. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa per, mengharamkan perbuatan-perbuatan dosa Bagi yang zahir ataupun yang batin. Kemudian terakhir ayatnya wa antaqulu 'ala allahi ma ta'lamun. Ta Tolong diingatkan saya ayatnya. Ini benar-benar lupa. Ustaz. Tolong dibacakan yang lengkap. Saya cari belum ketemu di mushaf tadi. Itu juga. Ada ayat kabur maktan indallahi antakulu mala ta'alamun. Ya, sangat besar dosanya. Dalam surat napa nih tuh? Asyaf. Nah, dalam surat Asyaf ketemu. Kabur maktan indallah sangat besar. Kaburo itu kan besar. Maktan dosanya. Ayat berapa nih tuh Ayat tiga nampung Ayat berapa? Sangat besar dosanya kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau tadi yang tadi wa antakula Allahumma la ta yang sebelumnya mazharomin hawa mabaton. Nah, gimana ayatnya? Gak ada ingat ya? Nah, Ustaz del fayat yang tahu. Orangnya nggak di sini, mau tak tanya? Ya. Yeah. Termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu Tidak boleh kita berbicara tentang diri Allah tanpa ilmu Dan ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu yang bersumber dari Allah Sehingga bapak-bapak ibu-ibu sekalian Jangan sampai kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu Jangan sampai bukan dosa kecil itu dosa besar. Dan salah satu sebab salah satu faktor terbesar yang menjadikan banyak orang terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan itu disebabkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan itulah yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Yang orang-orang jahiliyah itu menamai nama tuhan-tuhan mereka Dengan nama-nama yang dikarang oleh mereka sendiri, ya, yeah. dikarang oleh mereka sendiri. Seakan-akan mereka memunculkan satu Tuhan atau dua Tuhan yang kemudian mereka sifati mereka nama sendiri. Kemudian mereka sembah sendiri. Yang Allah mengatakan, ma gimana ayatnya? In samai tumuhum, an tumu abaukum, ma anzalallahu bihamil sultan. Tuhan Tuhan yang kalian sembah itu sebenarnya adalah sekedar nama nama yang kalian dan bapak moyang kalian buat buat saja. Yang kalian tidak punya wewenang sama sekali untuk itu. In hiya ilah asmaun samay ha antum wa abahum ma anzalallahu bihamin sultan dalam surat surat an Najm. Okay. Maka jangan sampai kita menjadi seperti orang jahiliyah dahulu Yang dengan sebab mereka berbicara tentang Tuhannya dengan logika mereka Akhirnya memunculkan nama-nama dan sifat-sifat yang itu tidak dimiliki oleh Tuhannya Dan ternyata itu terjadi kepada sebagian umat Islam yang dikarenakan ketidaktahuannya Atau karena terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat Atau mengadopsi ilmu-ilmu dari barat Diusung ke Negara-negara Islam kemudian diajarkan Kepada generasi kaum muslimin Akhirnya muncullah Tuhan-tuhan baru seakan-akan ya Yang mereka buat sendiri ya. Itu disebabkan karena Orang mendahulukan ilmu Yang nisbi tadi <tuh> Maka tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi tadi Yang itu jaminan dari Rasulullah S.A.W Kita tidak akan sesat selama kita mau berpegang dengan dua perkara itu Karena dua perkara ini adalah ilmu yang pasti Al-Quran dan hadis yang sahih tentunya Pokoknya selama kita berpegang dengan dua ini Dengan pemahaman yang sahih tentunya Dengan pemahaman siapa yang sudah kita bahas Dengan pemahaman orang yang paling faham Yaitu muridnya Rasulullah SAW Para anak didiknya Rasulullah, para sahabat Nabi Menurut pemahaman Rasulullah dan pemahaman para sahabatnya maka dijamin tidak akan menyimpang. Termasuk di dalam kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, Kemudian, kaedah berikutnya. Itu tadi juga kaedah. Kaedah berikutnya, Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran Itu harus mengikuti pemahaman yang sahih Ini secara tidak langsung sudah disebut Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran Itu harus mengacu kepada pemahaman yang sahih Pemahaman yang sahih di dalam memahami nama dan sifat Allah Yang ada dalam Al-Quran dan Hadis ya, Adalah mengikuti pemahaman Rasulullah salam Dan santri-santrinya Rasulullah Yaitu para sahabatnya Yang mereka telah direkomendasikan oleh Allah Benarnya pemahaman mereka Dalam surat at taubah sabikun al-awalun Minal muhajirina wal-angsor Walladzina taba'uhum bi'ehsan Radiyallahu anhum Waradu'an Itu mereka itu. Awalun minal muhajirin wal ansar. Siapa mereka sahabat Sudah sering kita sampaikan ayat ini Kemudian kaedah berikutnya Dan ini mungkin kaedah yang terakhir yang bisa saya sampaikan Sebelum kita masuk kitab ini Kaedah yang terakhir Yang bisa saya sampaikan Adalah Di dalam memahami Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Tidak boleh kita melakukan beberapa hal yang dilarang Pertama Tidak boleh menyamakan Dengan nama dan sifat makhluk Tidak boleh menyamakan yang ada pada makhluk Yang disebut dengan tamzil Ini yang pertama Di dalam memahami nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis tidak boleh kita melakukan satu tamsil tamsil itu menyamakan dengan makhluk dan kaedahnya tadi sudah disebutkan laisa kamitslisyai di antaranya yang kedua tidak boleh ta'til ta'til itu artinya mengingkari tidak boleh mengingkari menyamakan tidak boleh mengingkari juga tidak boleh Ya, yeah. Terus apa yang harus kita lakukan Mengimani, membenarkan Dengan tidak menyamakan Nama dan sifat apapun yang kita temukan Yang Allah miliki yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis <tuh> Yang ketiga Tidak boleh Menentukan Kayfiah Tidak boleh menentukan bentuknya Takiif namanya Tidak boleh kita menentukan bentuk sifat-sifat Allah Sementara Allah dan Rasulnya tidak menentukan bentuknya Selagi Allah dan Rasulnya tidak menentukan bentuknya Jangan coba-coba menentukan bentuknya sendiri Inilah tiga ini Satu yang disebut dengan tamzil Yang kedua ta'til Yang ketiga adalah takyif Kemudian yang terakhir yang keempat Adalah tidak boleh Mentakwil <tuh> Atau bahasa yang lebih tepat adalah Tahrif, tahrif itu menyelewengkan Dari makna yang asli kepada makna yang lain ya yeah. Empat ini Dilarang Dan harus kita jauhkan diri kita Dari empat perkara ini ketika kita Membaca ayat dan hadis Yang menyebutkan nama dan sifat Allah Satu, tidak boleh Menyamakan Dengan makhluk Dua, tidak boleh mengingkari Kalau memang itu sahih dalam hadis yang sahih Atau dalam Al-Quran, tidak boleh diingkari Karena mengingkari satu ayat saja <tuh> Dalam Al-Quran sama dengan mengingkari Seluruh Al-Quran Kemudian yang ketiga Tidak boleh Menentukan kaifiah Tidak boleh menentukan bentuk Selagi Allah dan Rasulnya tidak menentukan bentuknya Yang terakhir enggak harus urut yang terakhir adalah tidak boleh mentahrif. Mentahrif itu menyelewengkan makna dari makna yang asli kepada makna yang lain atau biasa dikenal dengan takwil. Menyelewengkan akan tetapi sebagian sebagian ahli tahrif, sebagian orang yang menyelewengkan meminjam kata-kata takwil Karena kata-kata takwil itu Baik Kata-kata itu Karena Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas Dengan doa Allahumma alimhut ta'wil Allah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini Ta'wil, ta'wil yang dimaksud adalah tafsir Jadi ta'wil itu ada dua Satu, ta'wil yang ber bermakna tahrif Tahrif artinya menyelewengkan Ada ta'wil yang bermakna tafsir Kalau ta'wil yang bermakna tafsir ini benar Yaitu mentafsirkan ayat sesuai dengan kaidah Yang diajarkan oleh para sahabat Atau mentakwilkan dengan dalil. Itu namanya tafsir. Empat ini harus dihindari. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam salah satu dari empat ini maka akan sesat. Menyamakan Allah dengan makhluk jelas. Kesyirikan. Mengingkari ayat yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Hadis yang sahih. Kufur Ya kan Menentukan bentuk Sifat Allah Sementara Allah dan Rasulnya tidak menentukan bentuknya Ini juga kufur Seakan-akan mengatakan Saya tahu Saya lebih tahu tentang Allah daripada Allah Seakan-akan mengatakan begitu Diakui atau tidak diakui Allah tidak menentukan bentuknya kok Kita menentukan bentuknya Allah tidak pernah menentukan bentuknya Misalkan Allah menyebutkan satu sifat dalam Al-Quran Sifat yang Allah miliki Kemudian di dalam ayat itu Allah tidak pernah mengatakan Bentuknya begini, begini, dan begini Kemudian ketika kita memahami Ayat itu kemudian kita Menentukan bentuknya Ya, Maka ini adalah kekufuran Kemudian yang terakhir Menyelewengkan Menyelewengkan makna ayat ataupun hadis dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain tanpa ada dalil yang bisa dijadikan landasan maka ini adalah meniru perbuatan orang Yahudi. Ya, diakui ataupun tidak diakui. Salah satu kebiasaan buruk orang Yahudi adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an yuharrifunal kalima amma wadhii. Mereka senang merubah, menyelewengkan makna ayat dari makna yang benar kepada makna yang lain, ya, yeah. kepada makna yang, yang, yang lain. Itu kurang lebih kaidah yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Barangsiapa terjerumus ke dalam salah satu tempat ini, maka terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Maka itu harus diwaspadai. Kemudian sering atau bahkan sudah biasa di kalangan sebagian penuntut ilmu seperti kami dulu, yakni terbiasa mentakwilkan ayat dan hadis khususnya tentang nama dan sifat Allah dengan alasan kalau tidak ditakwilkan jatuhnya Allah sama dengan makhluk maka sikap tersebut salah dari dua sisi. Ya. Kesalahan pertama sudah terjerumus ke dalam menyamakan. Walaupun dia menghindar dari menyamakan tapi dia sudah menyamakan. Kalau dia tidak menyamakan dia enggak akan mentakwil. Mohon maaf ini ilmu berat ya. <gih> Jadi memang harus sepaneng gitu ya. Harus sepaneng ini. <gih> enggak bisa enggak bisa tertawa. Saya juga kalau di hadapan santri Kalau bicara seperti itu juga gak bisa tertawa Santrinya gak bisa tertawa juga Jadi kadang-kadang Tertawa sendiri itu yang repot Tertawa <tuk> sendiri Kalau <tuk> tertawa sendiri, <tuk> sendiri, <tuk> sendiri itu repot Saking mumetnya jadi tertawa sendiri Ya. Yeah. Sampai di sini sebelum saya sambung Ada yang janggal pak Ibu-ibu Kita diskusi Atau kita tanya jawab dulu lah sekarang Tapi tolong pakai kertas saja. Nggih. Kita selingi diskusi tapi diskusinya pasif. Karena kalau tidak dibuat pasif, takutnya ada subhat gitu. Nanti malah repot nanti. Ya, tolong ditulis di kertas yang punya guna-guna berkaitan dengan yang saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke dalam inti kitab ini. Masih ada waktu setengah jam. Kul kul inna ma harrama Rabbial. kul inna ma inna harrama rabbiyal fawahisha madhhar minha wa ma mala wa an taqulu mala. wa an taqulu 'ala Allahi benar al-araf ya ayat pinter surat al-araf intinya jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu tadi monggo tertulis monggo nge dan kita harus sabar bapak-bapak sekalian belajar itu bertahap nge sedikit demi sedikit ya butuh waktu tidak bisa ujuk-ujuk hmm. langsung jadi. Manggil. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah masih hidup Sallallahu alayhi wa sallam Setiap kejanggalan terjawab Setiap kejanggalan yang didapatkan para sahabat terjawab Dan kerancuan di dalam memahami nama dan sifat Allah Di zaman sahabat hampir-hampir tidak muncul Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan Bahkan sampai-sampai para ulama memiliki satu kesepakatan Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat Dalam memahami nama dan sifat Allah memang tidak ditemukan. Kalau kita lihat dalam literatur-literatur kitab-kitab hadis itu enggak ada riwayat-riwayat itu sebatas yang saya tahu. Sampai-sampai ulama sampai-sampai para umat, ulama ada kesepakatan ulama Ahlussunnah punya kesepakatan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat para sahabat dalam memahami nama dan sifat Allah. Sebagian ulama mengatakan munculnya itu pemikiran-pemikiran yang seperti itu adalah setelah masanya para sahabat. Ya, Setelah masanya para sahabat Ada yang mengatakan mulai berkembang pemikiran-pemikiran tadi Yang akhirnya menyimpangkan umat Islam di dalam memahami akidah Adalah pada puncaknya ketika, puncaknya adalah di masa Daulah Bani Fatimiyah Yang sebenarnya Daulah Bani Fatimiyah Itu pemerintahan waktu itu lebih didominasi oleh orang-orang Yahudi Munafikin. Akan tetapi mereka pandai Mereka mengatasnamakan diri mereka Keturunan Fatimah Sehingga muncul di sana zeggen dan yang lain di situ. Yang sampai terjadilah apa yang Terjadi Terjadi pembantaian di Baghdad. Ya, puluhan ribu kaum muslimin dibantai. Ya, kemudian setelahnya banyak bermunculan fitnah dan yang paling berbahaya adalah pemikiran Koromitoh, pemikiran Rofidoh, yang itu sebenarnya dari Rekayasa Yahudi semuanya Rekayasa Yahudi Adapun pastinya Allahu Alhamdulillah, kapan Mulai muncul pastinya saya tidak tahu, yang jelas itu Setelah zamannya para sahabat, karena Para ulama bersepakat di zaman Sahabat Hampir-hampir tidak pernah ditemukan Adanya perbedaan pendapat di dalam memahami Nama dan sifat Allah Allahu Alhamdulillah Gih, tertulis mohon. Nopo langsung, gih mau langsung. <tuh> Al-Sunah tidak membatasi keiviyah sifat-sifat Allah Itu barangkali yang dimaksud disitu adalah Al-Sunah wal-Jamaah tidak pernah menentukan keiviyah Tidak pernah menentukan bentuk sifat Allah Tidak pernah yeah. Karena Allah sendiri yang lebih tahu tentang dirinya Dan kita tidak akan mungkin bisa menentukan keiviyah sifat Allah tersebut Kalau Allah tidak memberitakan kepada kita Tidak mungkin Tidak mungkin Ya tidak mungkin kita bisa mengetahui ya Kalau seandainya kita bisa mengetahui Manusia diberitahu oleh Allah tentang bentuknya Atau bisa melihat langsung Semuanya manusia beriman semua di dunia ya. Jadi ahlu sunnah sepakat seperti itu Tidak boleh menentukan kaifiyah Karena memang Tidak didapati di dalam Al-Quran ataupun hadis Ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan Kehviyah, bentuk sifat Allah Begini, begini, dan begini, tidak ada Tidak ada ya. Dan itulah salah satu ujian yang Allah berikan Kepada hambanya Kita diperintahkan Mengimani Allah, sementara kita Tidak bisa mengetahui Langsung, tidak bisa melihat langsung Zat Allah subhanahu wa ta'ala Sifatnya langsung kita lihat Tidak bisa akan tetapi kita hanya bisa melihat bukti-bukti adanya Allah yang ada di alam semesta ini dari ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. <tuh> Allahu a'lam bissawab. Nggih, monggo. Coba diulangi lagi. Ik ik okay, menganalogikakan een analoge kikker. Ik ben Jadi Kalau Mentamsil Menyamakan Zat Allah dengan makhluk Jelas secara mutlak tidak boleh Tapi nanti Ada Namanya Permisalan dalam rangka takribul faham Ya, seperti contohnya nanti di sini akan kita dapatkan hadis yang Rasulullah di dalam memahamkan sahabatnya tatkala nanti di akhirat orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah dengan mudahnya melihat. Ya, dan dengan nikmat maka Allah maka Rasulullah membuat permisalan seperti melihat rembulan. Rasulullah tidak menyamakan Allah seperti rembulan bukan, tapi Allah Rasulullah menyamakan Cara, cara melihat Jadi menyamakan Perbuatan hamba melihat Allah dengan perbuatan Melihat rembulan Yang disamakan adalah perbuatannya Nanti melihat Allah Kita melihat Allah sebagaimana kita melihat rembulan Kurang lebih begitu Nanti ada di sini hadisnya Satarauna robbakum Kama taraunal qamar Laylatal badri Kalian nanti Orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Seperti kalian bisa melihat rembulan Bukan Allah sama dengan rembulan, bukan Tapi menyamakan dari sisi perbuatan, perbuatan melihatnya Allahu alam besob dari pertanyaan tadi Sepertinya menganalogikakan begitu ya Atau kias begitu ya e, Sebaiknya model-model sebaiknya seperti itu kita hindari Kecuali memang e, ja, Jadi seperti itu memang kadang-kadang Agak mengkhawatirkan kadang-kadang seperti itu Jadi sebaiknya dihindari saja je hebt het sapratietum, je hebt het sapratietum, je hebt het sapratietum, je hebt het sapratietum, je hebt het sapratietum, je hebt je nih, nih, ya, ya ini kita baru masuk pelan-pelan, <laughs> bertahap, ya yeah, bertahap, global dulu, baru rinci begitu, ya, yeah. makanya ini saya ingin tahu uh, dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada hal-hal yang yang masih janggal atau bahkan mungkin atau membingungkan ya maka sebelum masuk lebih jauh lagi yang dasar harus dipahami dulu. Intinya tadi saya sampaikan empat hal itu harus di, dijauhi. Memang perlu dicontohkan ya. Perlu dicontohkan. Tamsil contohnya gimana? Nanti di sini kalau sudah masuk insyaallah ada di sini. Contoh contohnya. <tuh> ada tidak di sini? Ada. Pertama tadi dilarang Menyamakan Yang kedua Mengingkari Men Menyamakan gak boleh Mengingkari juga tidak boleh Kemudian menentukan Menentukan bentuk Kemudian Mentahrif menyelewengkan maknanya Dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain Misalkan maknanya A kemudian dikatakan B Itu namanya tahrif Tahrif, menyelewengkan Kalau maknanya A ya dikatakan A Jangan dikatakan B Tidak boleh kita memaknakan Satu sifat atau nama Allah ke dalam ke Kepada makna yang lain Kalau tidak ada dalil Tapi kalau ada dalil Boleh, karena nanti ada Ada hadis Nanti kita contohkan Kalau sudah memang waktunya dicontohkan Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah mentakwilkan Sebagian nama Allah Akan tetapi ada dasarnya Ada dalil Hadis kan dalil Tapi kalau tidak ada dalil Tidak boleh Kalau kita dengan logika kita Mentakwilkan Misalkan ini maknanya Kalau A Ini tidak pas Padahal memang maknanya A kita paksa. Oh, kalau begitu kayaknya pasnya B maknanya. Ini kan pakai logika. Tidak didukung oleh dalil yang sahih atau ayat maka ini namanya takwil yang batil. Yang lebih tepat disebut tahrif tadi, penyelewengan, menyelewengkan. Ya. Yeah. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Sepertinya kita sambung, nggih. Anderen, monggo. Eh yeah. Gee ada dua pertanyaan intinya. Pertanyaan yang pertama mengenai ayat-ayat atau hadis yang menyebutkan Allah dekat dengan hambanya, kemudian Allah bersama hambanya. Saya tambah. Ya. Ini sekaligus satu contoh. Nih tadi kita praktekan sekarang. Karena pertanyaan ini harus dijawab. Kalau kita baca dalam Al-Quran. Kan banyak kita dapatkan Ada ayat yang menyebutkan Allah bersama hambanya Iya kan Inna Allahamma as-sabirin okay? Banyak ayat-ayat yang seperti itu Kemudian juga tentang hadis yang menyebutkan Dekatnya Allah dengan hamba Tadi sudah saya sampaikan kaidah Tidak boleh kita melakukan Apa tadi? Tamsil, tamsil itu menyamakan Dengan makhluk terus Mengingkari, terus menentukan bentuk Kemudian mentakwil Ini harus dihindari Kemudian kaedah globalnya tadi Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu Itu kaedah globalnya Empat hal ini, kenapa tidak boleh empat hal ini? Karena orang yang melakukan empat hal yang dilarang tadi Itu masuk dalam kategori berbicara tentang Allah tanpa ilmu Kita praktekkan kaedah tadi Sering kita dapatkan dalam Al-Quran Nas yang menyebutkan Allah Bersama hambanya Kemudian ada hadis yang menyebutkan Allah dekat dengan hambanya Sering kita dengarkan Sering kita dengarkan Orang-orang yang memahami nas-nas yang seperti itu Mengatakan Allah ada di mana mana Allah bersama saya bersama sampeyan bersama sampeyan bersama sampeyan bersama sampeyan bersama sampeyan siapa yang berkata itu pertanyaan saya manusia ya kan apakah Allah pernah mengatakan begitu terus tentang dekatnya Allah dengan hamba sampai difahami sebagian orang Allah menyatu dengan hambaNya sehingga muncul keyakinan wahdatul wujud Manunggaling gusti katanya Apakah Allah mengatakan Yang mengatakan Allah Manunggaling gusti? apakah Allah berkata Seperti itu Allah hanya mengatakan dekat Walaupun seperti Apapun gambaran dekat Tapi tidak ada kata-kata Allah menyatu dengan hamba Sehingga Kalau nas tersebut diambil kesimpulan Allah menyatu dengan hambanya Ini kesimpulan ini dari manusia sendiri. Siapa yang salah? Dia sendiri kok simpulkan begitu, ya kan? Kemudian ada yang menyimpulkan dari ayat-ayat yang mengatakan Allah bersama hambanya, berarti Allah ada di mana-mana. Yang menyimpulkan seperti itu siapa? Manusia. Allah tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana, nggak -mana, pernah. Ya. Jadi kembali kepada Tadi kaedah tadi Jangan sampai kita mentafsirkan Atau memahami Nas-nas yang ada di dalam Al-Quran Ataupun hadis dengan Logika kita Tapi kita harus kembali kepada Apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan Makanya Mentafsirkan Al-Quran Yang benar itu adalah Tafsirul Quran berriwayah Mentafsirkan Al-Quran itu harus Dengan riwayat, dengan dalil Di sana para ulama membagi ada tafsir bir riwayah, ada tafsir bir ra'yi. Ada tafsir dengan riwayat, ada tafsir dengan ra'yu, ra'yu itu logika. Ini yang sekarang banyak dikembangkan di sebagian perguruan tinggi Islam, di fakultas tertentu mengembangkan e, metode penafsiran pakai ra'yu, pakai logika. Berkembang metode penafsiran apa namanya? Itu dia. Pakai logika. Salam Nusantara. Tunggali. <laughs> yeah. Jadi. Logika kita itu. Sangat terbatas. Kalau setiap orang diberikan kebebasan. Memahami agama Allah itu dengan logika. Atau memahami Al-Quran dengan logika masing-masing. Terus logika siapa yang bisa dijadikan standar. Setiap orang punya logika. Makanya ada sebagian ulama yang sampai mengatakan kalau seandainya setiap orang diperbolehkan dibebaskan untuk memahami Al-Quran yang satu ini dengan logikanya maka akan muncul sekian banyak agama dari kitabullah Al-Quran ini kenapa karena logika manusia itu macam-macam ya kan logika saya dengan logika anda beda ya kan? kemampuan di dalam apa namanya berfikir berbeda Kemampuan di dalam menganalisa berbeda Kemampuan di dalam Memahami berbeda ya. Tidak ada yang bisa dijadikan standar Logika manusia itu tidak ada yang bisa dijadikan standar Makanya tadi Saya katakan di depan tadi kaedah yang disampaikan para ulama Ilmu yang bersumber dari manusia Itu adalah nisbi Relatif kebenarannya Tapi kalau ilmu yang datangnya dari Allah Adalah pasti Itu Makanya lima mebel qayyim Ketika mendefinisikan ilmu ilmu din itu sampai beliau mengatakan maqalahullahu wa rasuluhu. Ilmu agama itu yaitu apa yang Allah katakan dan apa yang rasulnya katakan. itu ilmu yang pasti. Ya. Itu saya jawab secara global dulu, ya. Terus yang kedua adalah pertanyaan yang kedua tentang penafsiran la ilaha illallah. Kenapa penafsiran yang benar la ilahilallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah Ini sebenarnya kita bicara bahasa Arab juga ini Saya akan jelaskan dari sisi bahasa Arab tapi saya takutnya bingung nanti Karena la ilahillah itu kan bahasa Arab ya Bukan bahasa Jawa Jadi mau gak mau kita memahaminya dengan keedah bahasa Arab Jadi penafsiran para ulama Para ulama ya bukan saya Mengambil kesimpulan bahwa tafsir penafsiran yang benar la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqkin illallah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Itu tafsir yang benar la ilaha illallah Sehingga para ulama juga mengatakan Kandungan la ilaha illallah adalah tauhidul uluhiyah Mengesahkan Allah dalam ibadah Kenapa tidak ditafsirkan, kenapa penafsiran yang lain kok disalahkan seperti La ilahe Allah ditafsirkan La khaliqa illallah La raziqa illallah Itu kok disalahkan kenapa Kan tidak salah dalam Al-Quran kan memang disebutkan yang memberi rezeki Allah Iya tidak salah Bener Allah itu yang memberi rezeki tidak salah Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah yang mencipta Bener tidak salah Cuman yang disalahkan kok itu digunakan untuk menafsirkan la ilaha illallah. Salahnya di situ. Jadi kita harus tunjukkan salahnya di mana. Bukan berarti mengingkari bahwasannya Allah itu Sang Pencipta tunggal. Bukan. Tapi penafsiran la ilaha illallah ini kembali kepada dalil. Dalam Al Qur'an itu kan sudah dijelaskan secara tidak langsung penafsiran la ilaha illallah. Dalam surat Luqman Allah mengatakan, "Zalikabi an Allaha huwal hak." Wa'annama yedda'una min dunihi Huwal batil Itulah Dikarenakan Allah itu yang berhak disembah Adapun selain Allah Yang diseru, yang diibadai Selain Allah itu adalah batil Jadi Allah yang berhak disembah Selain Allah batil ya, Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama Ketika menafsirkan La ilaha illallah Kemudian juga dari sisi bahasa Dari sisi bahasa eh, mohon maaf ini karena harus belajar bahasa Arab dulu jadinya. Itu kan ada la ya. Namanya la nafil jenis kalau dalam bahasa Arab itu. Ngertos, Pak? Napa la nafil jenis? <laughs> Jadi kan harus belajar nahwu lagi nih. Ini enggak selesai jadinya. Jadi di situ ada kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada apa namanya? subjek, predikat, objek, keterangan dan begitu ya. Dalam bahasa Arab juga ada begitu, cuman beda. Begitu. Di situ ada la itu setelah la itu ada ilaha la ilaha ya kemudian di situ ada lafadz yang tersembunyi di situ lafadz yang disembunyikan dalam kaidah nahwu la nafil jenis itu, khobarnya itu disembunyikan nggak dinampakkan gitu disembunyikan terus apa khobarnya itu apa khobarnya yaitu yang sesuai dengan kenyataan yang sesuai dengan kenyataan, ya bahwa yang dinafikan di dalam kalimat la ilaha disitu bukan dinafikan wujud wujudnya sesembahan selain Allah, tapi yang dinafikan itu hak ibadah. Kalau sesembahan selain Allah yang disembah manusia itu akan selalu ada, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dinafikan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan uh, Tidak akan datang hari kiamat kecuali ada di antara umat ini yang akan menyembah berhala. Berarti sesembahan yang disembah selain Allah itu akan terus ada sampai akhir zaman. Tidak bisa dinafikan. Sehingga yang dinafikan dalam la ilaha disitu bukan wujudnya sesembahan selain Allah. Tapi hak ibadah. Makanya disitu ditafsirkan. La ma'budda bihaqkin illallah. Jadi yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah gimana yang disembah-sembah orang-orang itu? tidak berhak alias batil, enggak boleh disembah. Walaupun orang-orang nekat menyembahnya ya tetap batil, enggak ada gunanya. Nah, mungkin mungkin butuh pembahasan tersendiri tentang kalimat la ilallah itu di waktu yang lain karena agak sedikit panjang ini waktunya masih 10 menit. Kita belum masuk di, belum masuk kitab ini. <tuk> belum masuk kitab. Ya, yang lain, Pak. Nanti ditunda dulu. Monggo. <tuk> Secara otomatis ada firkoh-firkoh yang menyimpang dan tentunya firkoh yang lurus hanya satu Dan hadisnya saya kira sudah disampaikan ya hadisnya Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa kelompok yang benar itu hanya satu Dan hadis-hadis tersebut sebagai bantahan terhadap yang sebagian orang yang mengatakan semuanya itu benar Karena tujuannya satu semuanya benar karena tujuannya satu karena ya kita nggak apa-apa jalannya beda yang penting kan tujuannya satu tapi betapa banyak orang yang jalannya beda yang nggak sampai kan gitu ya iya kan nggak sampai yang di sana Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah populer sudah sering kita dengar ya Rasulullah membuat satu ilustrasi gitu ya beliau membuat garis lurus gitu kan kemudian Rasulullah membaca ayat dalam surah al-an'am itu bahwa ini Inilah jalanku yang lurus ini. Satu kan, hanya satu. Kemudian setelah itu Rasulullah menggaris di kanan kiri, seakan-akan sedang membuat gang banyak. Itu menunjukkan apa? Kesesatan, jalan kesesatan itu banyak. Jalan kebenaran itu hanya satu. Dan dalilnya ayat Rasulullah ketika membuat ilustrasi tersebut Rasulullah membacakan ayat dalam surat al-an'am. Wa anna haza siroti mustaki fatta Ini jalanku satu ini, yang lurus ini jalanku Ikutilah jalanku yang satu ini Kemudian ketika menggaris di kanan kiri Rasulullah membaca, melanjutkan sambungan ayatnya Wa la subul Dan jangan ikut jalan yang di kanan kiri yang banyak ini Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyebutkan apa? Dalam hadis perpecahan umat itu kan Sudah populer juga Sataf <todat> ummati Ala salatin was sabi'ina firqatan ya Sejak saya dulu waktu di Pondok Nyambah Kiyai Dulu juga ini ditanamkan hadis ini Jadi umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan Yang masuk surga cuma satu Siapa? Ahlu sunnah wal jamaah Aswajah ahlu sunnah wal jamaah Ya sehingga Banyak ketika itu sampai sekarang pun masih banyak Alhamdulillah yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah Karena memang hadisnya jelas Ya hadisnya jelas Sekarang kita buktikan siapa tuh ahlu sunnah wal jamaah kan gitu masalahnya ya yeah. bolehlah mengaku jadi halusunan boleh nggak apa-apa cuman bukti yang penting jangan seperti dalam syair yang pernah saya sampaikan itu orang-orang yang mengaku ada hubungan dengan Mbak Laila Mbak Laila nggak kenal dengannya maklumlah nyedakin waslan Laila Laila tukir rubidzaka banyak orang banyak pemuda itu mengaku ada hubungan saya sudah ada hubungan loh dengan Laila jangan macam-macam pun pemuda yang lain nggak mendekati Laila maksudnya tapi ternyata Laila nggak mengakui semua itu ja, samen met sunnah wal jamaah, label Ahlu sunnah, itu siapa saja boleh pakai Ja, yeah. kadang is ook eens dat er iemand die een jas draagt, die een sunnah wal jamaah. Kadang helm juga ditulis een helm draagt met de helm draagt, sunnah een van de dingen je ya jadi kadang saya ngelihat aneh-aneh itu teman-teman itu jadi helmnya motornya kemudian apa nih motor juga kadang-kadang itu nggak singkatan ya. ya jadi yang penting adalah pembuktian e, artinya kelompok yang menyimpang itu ada dan pasti itu sunatullah tidak bisa dihindari pasti ada ya tugas kita apa ya seperti yang dipesankan oleh nabi tadi seperti wasiat nabi tadi mengikuti jalan yang satu yang ditunjukkan oleh nabi. Jadi di dalam beragama, kita di dalam beragama prinsipnya adalah mengikuti nabi. Karena agama itu bukan buatan manusia, agama Islam itu bukan rekayasa manusia, bukan hasil ijtihadnya orang, tapi dari Allah dan Rasulullah yang ditugasi untuk menyampaikan. Maka cara beragama yang benar adalah ittiba. Dan Rasulullah menyampaikan tadi dalam ayat dalam ayat yang dibaca oleh Rasulullah tadi, inilah jalanku, ikutilah. Satu saja jalannya Rasulullah itu. Dan Rasulullah melarang kita mengikuti jalan yang lain. Berarti kita die boleh mengikuti firqah-firqah yang yang ada indikasi Braten itu adalah menyimpang. Pertanyaannya tadi firkofferkoogjean, apa saja de ada? firqah aan yang disebutkan oleh para de penyimpangannya dalam masalah asma rang, sifat aan de rang, die aan de kemudian khawarij, kemudian syiah, qadariyah, jabriyah. Iya. Yeah. Itu kalau mau dibahas juga boleh tapi enggak sekarang. Siapa itu Jahmiyah? Siapa itu Mu'tazilah? Siapa itu Qadariyah? Siapa itu uh, dan seterusnya tadi. Asy'ariyah Asy'ariyah adalah satu firqah yang ...mengacu kepada ...pemahaman Abul Hassan Al-Ashari. Kalau kita tahu sejarahnya Abul Hassan Al-Ashari ini punya seorang ...bapak tiri. Dan beliau diasuh oleh bapak tirinya. Termasuk dididik oleh bapak tirinya. Yang bapak tirinya ini ...memiliki seorang guru. Seorang guru ...yang berguru ...dengan orang Yahudi. Yang dari situ dia terpengaruh. Pemikiran ...model pemikiran Mu'tazila. Yeah. Akan tetapi beliau, Abu Hasan al-As'ari Di akhir hayatnya menulis sebuah kitab Saya ada kitabnya Alhamdulillah Al-Ibana Fi Bayanid Diana Tapi sayang kitab ini diingkari Oleh sebagian Bener-bener tulisan beliau yeah. Di dalam kitab Al-Ibana Fi Bayanid Dianah Di situ, secara tidak langsung Abu Hasan al-As'ari Meralat segala kesalahan Yang telah beliau lakukan sebelumnya Tentang asma wasifat Itulah kalau ulama yang jujur itu begitu Ulama yang jujur Tapi resukinya Kalau jujur resukinya apa? Tidak dianggap lagi sama murid-muridnya Jadi pengikutnya beliau tidak mau mengakui Resukinya begitu Di, Pernah ada seorang Kiai dari Jawa Timur Punya pondok pesantren banyak, Muridnya banyak Beliau tidak belajar dengan siapa-siapa Tapi beliau mengkaji letter, dari literatur literatur yang beliau miliki sendiri, seperti Subudu Salam, tafsir Ibn Katsir ada di dalam perpustakaan beliau sendiri. Kemudian tafsir Imam Tobari kitab-kitab yang lain beliau kaji. Kemudian beliau merasa bahwasanya selama ini yang saya ajarkan ini kok banyak yang keliru. Di sana ada kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Shafi'i, ya. Kemudian kitabnya para ulama-ulama. Madhab Shafi'i Dan banyak kitab yang beliau miliki Kemudian beliau kaji Kemudian dengan kejujuran beliau kaji Ternyata yang selama ini Saya ajarkan kepada murid-murid saya Ini ada yang salah Maka saya harus luruskan Setelah khutbah Jum'at Setelah selesai-selesai Jum'at Beliau berdiri di atas mimbar kembali Menyampaikan Yang itu membuat heboh Akhirnya Murid-muridnya habis Satu persatu diambil sama wali murid tinggal seorang diri beliau dan akhirnya pun beliau diusir di sana kemari dicaci maki difitnah dan sebagainya. Padahal beliau hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang memang ada dalam perpustakaan mereka. Ya. Jadi sebenarnya butuh kejujuran saja intinya ja, kan dat ik ik heb, ik ik heb, ik ik heb, ik ik heb, ik ik ik ik ik ik ik ik ik Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bila yang saya sampaikan ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, Assalamualaikum wabarakatuh. Ik Rahmani, wa rahimakumullah. meneer Ramullah. Ik Al u bedanken, Abu Zainab, meneer Rahim, Taala kita meneer Rahim, meneer Rahim, meneer Rahim, khairan Rahim, Kemudian kita sampaikan bahwa Pada malam hari ini, alhamdulillah, terkumpul 470.000 rupiah. Jaza kumuloh karinkasiyro. Dan juga kita sampaikan bahwa setelah beberapa waktu kan tidak kelihatan nih, Ustaz Erro beliau sedang pulang ke Batang menengok bapaknya yang Sagit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan pada Bapak dari dan alhamdulillah tadi saya telepon Marib alhamdulillah sudah baikan katanya karena memang kangen sama Ustaz Daru dan dia sedang ya mungkin sedang mubah-mubah. Intinya kemarin tadi di kemarin ditelpon sama keluarga sana, nenek bapaknya sakit, kemudian beliau pulang. Jadi, insya Allah mudah-mudahan betul-betul diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkumpul dengan kita lagi dan Insya Allah memberikan eh, manfaat kepada kita semuanya. Jawa Rahimani wa Rahimakumullah. Demikian kajian pada malam hari ini. Mudah-mudah untuk Tauroh tanggal, tanggal 6 Desember di di sini. Tanggal 6 Desember de jongens zijn in de zaal, de jongens zijn in de zaal, de jongens Allah Subhanahu Wa Taala de bisa mencari ilmu dan mudah de bermanfaat bagi kita semua. zaal, de tutup dengan Qafaratul Majlis. zaal, de bihamdika zijn in de zaal, de jongens zijn في لايات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته